Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pemirsa Indonesia, dimana pun Anda berada, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini, kita ketemu lagi di sini tentunya di Mamah dan A, a. Berhati. Bersama. Berhati. Hilangkan dahak, hentikan batu. Pemirsa pagi hari ini buat anda yang ingin curhat atau bertanya silakan anda bisa menghubungi 56976809 atau untuk yang di Jabodetabek di luar Jabodetabek silakan menghubungi 02156976809 dan bisa juga uh, curhat melalui Skype silakan di add saja edi kami di Mama AA ber beraksi. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua bu. Alhamdulillah. Keluarga sehat di rumah. Uh, suami sehat? sehat, suaminya setia kan bu? Setia Alhamdulillah ya. Setiap pasangan uh, memang menginginkan masing-masing pasangannya itu uh, saling setia karena uh, dalam uh, berumah tangga atau menikah kita mengharapkan kelanggengan sampai kakek-kakek nenek-nenek. Ya, kalau saya lihat sih udah pada nenek-nenek juga di sini ya. Nenek. Tapi dalam perjalanan waktu ada kalanya ada batu sandungan ya. Ada seperti misalnya contoh Suaminya selingkuh Suaminya main perempuan Suaminya kawin lagi Waduh, Rauh Zubillah jangan sampai ya Bu ya Nah pagi hari ini kita akan sama-sama Membahas masalah tersebut Kita akan ikuti Tau Syah Mamah Temanya adalah Suamiku Gila Perempuan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah, na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhubillahi min sururi anpusina wa min sayi'ati fala Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudzil pala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu, la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Suamiku gila perempuan saya yakin perempuan normal siapapun yang namanya perempuan menginginkan suaminya yang setia betul, betul. apa betul? betul namun kenyataan di masyarakat ternyata ada suami yang gila perempuan seorang perempuan normal seorang perempuan yang solihah dia berharap suaminya punya istri cuma saya satu orang sehingga perhatian cinta Kasih sayang sepenuhnya hanya untuk saya. Betul apa betul? Betul. Namun ini adalah dunia. Dunia itu kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyebalkan. Kadang-kadang senang, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Itu hukum alam. Pitrah dasar hidup di alam dunia. Ada awal, ada akhir. Makanya yang namanya orang menikah, berbulan madu. madu tidak ada bertahun madu. madu betul bulannya eh madunya pernikahan hanya sekian bulan tidak sampai tahunan kalau suami setia istri setia enjoy apa enjoy enjoy tenang hati kita tenang karena tujuan awal pernikahan wa min ayati ankhola kolakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha Wa ja'ala bainakum ma wa Yang namanya orang menikah. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Laki-laki menikahi seorang perempuan. Untuk sakinah. Ketenangan, ketenteraman dalam dada kita. Keluarga yang sakinah. Oleh Allah dilimpahkan perasaan kasih dan sayang. Inilah tujuan daripada pernikahan. Namun karena ini dunia. Ternyata, eh ternyata ada laki-laki yang udah punya istri baik sabar bertingkah hmm. dipacaran lagi ah. ngelihat yang lebih muda ah. yang lebih bohai wow. yang lebih menor ah. yang lebih cerewet <laughs> yang lebih centil <laughs> sehingga dia tergoda oleh perempuan yang kedua iya apa iya <tuk> yang mana orangnya nah No yang pada tukang ngeceng. Masa Saya tanya Anda. Ibu mau gak punya suami selingkuh? Enggak. Enak apa enggak kalau punya selingkuh-selingkuh? Enggak. -selingkuh? Dimana sakitnya? Selingkuh. Masa Namun. Maaf. Yang Anda jangan lupa. Laki-laki perempuan digoda setan. Anda lihat, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk tinggal di dalam surga, ya ada muskun antak wazaujukal jannah tawakulami naharogodan hayasutik hayatut situma walatak roba hadhis syajroh patakuna minad dolimin al baqarah ayat 35. puluh Allah bilang Adam tinggal diembiem di surga, makanan tu makan yang ada, minum minuman yang ada, pakaian yang ada, cuma satu. Jangan dekati pohon ini, kamu jadi orang zolim. Digoda setan. Yang digoda siapa? Laki-laki perempuan. Laki-laki dan perempuan. Perempuan-perempuan. Perempuan, ini lagi ngomong. Yang digoda setan, laki-laki dan perempuan. Sama, laki-laki perempuan digoda setan. Anda membukti. Lihat surat Thaha 120. Ya ada ma'al adullu ka'ala sajartil huldi wa mulki layab Waaih Adam maukah engkau. Aku tunjukkan sebuah pohon. Yang kalau engkau mengambil buahnya dan memakannya. Engkau akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Diambil buah huldi. Dimakan oleh mereka. Apa yang terjadi? Ada lihat al-Baqarah 36. Pa'azallahu ma'asaiton. Pa'arujahu ma'amim ma'anapih. Lalu keduanya. Kedengeran. Laki-laki perempuan semua tergoda setan. Lalu keduanya digelincirkan setan turun dari surganya Allah yang mereka nikmati selama ini artinya jelas yang digoda setan laki-laki perempuan Bu dengerin saya lagi menerangkan nggak nanya yang nggak nanya siapa yang nanya emang gue nanya kagak tahu lagi nerangin makanya dengerin yang digoda setan laki-laki perempuan nggak nanya lagi nerangin yang digoda setan adalah laki-laki perempuan Dua-duanya digoda setan. Makanya orang selingkuh. Hanya laki-laki doang apa perempuan doang? Dua-duanya. Itu. Baru sekarang nanya. Wah parah. Saking ngantuknya. Yeah. Udah gak nyambung. <laughs> Jadi yang selingkuh itu laki-laki perempuan. Suami anda kalau berselingkuh dengan seorang perempuan. Jangan langsung nyalahin suami. Ngapain lu selingkuh? Ngaca punya kaca di rumah? tidak ngaca. kenapa suami selingkuh? tidak sedikit laki-laki yang selingkuh cerita sama saya karena istrinya menyebalkan. Hmm. kenapa dia selingkuh? karena istrinya mulutnya manyun melulu, hmm. nggak pernah manis. Hmm. istrinya kalau suami jalan mau ke kantor nggak pernah dandan. Hmm. boleh dandan, jangan berlebihan. menor merah kuning hijau itu masalah, uh. nggak suka Allah biasa aja sedang-sedang saja malahan menakutkan nggak natural, masya Allah biasa aja kita dandan suami berangkat kerja rapih tuh pakaian ini mas suami mau kerja lagi nyuci jibruk bararasu hmm. suami di luar lihat cewek manis dandan rapi apa si marwoto belum ditanya dia begitu tuh Dia kalau ditanya giliran suami pulang bini lagi neriska Deblah. Deblah. pakai dasker doa mijn dochter met mezelf, ik sebutut, mezelf, dengdek, ben sobek. Bagaimana ben mezelf, ik ben mezelf, ik ben mezelf, ik ben mezelf, ik ben mezelf, ik ben suami, ik ben mezelf, ik Anda mezelf, ik Anda mezelf, ik ben mezelf, ik ben yang ik ben mezelf, anda ben mezelf, ik ben No. Sudahkah anda baik dengan orang tua suami yang namanya mertua? Sudahkah anda baik dengan saudara su kandung suami yang namanya ipar? Sudahkah anda memberikan kepuasan di ranjang anda? Semuanya menentukan kenapa suami berselingkuh. Namun kalau semua yang saya katakan sudah anda melakukannya, suami selingkuh artinya suami anda sendiri. Caranya bagaimana? Sadarkan dia. Nasehati dia. Kasih tahu dia bahwa itu sangat menyakitkan buat kita. Kalau memang suami tetap dableg seperti itu. Dan tetap menyakiti istri. Apalagi mengabaikan kewajibannya. memberikan apakah lahir maupun batin. Karena telah merasa puas di luar. Kita sebagai perempuan punya hak. Boleh mundur. Tapi seandainya suami anda. Masih memberikan apakah lahir maupun batin. Walaupun dia berselingkuh. ...maka Anda silahkan, karena yang nerima ataupun rima tidak nerima adalah hati Anda. Makanya begitu hebatnya kedudukan suami. Rasul bersabda, "Lau amartu ahdan bisujudi li rajilah, amartul mar'ata an tasjud li Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud di hadapan makhluk yang lain, aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Namun Islam melarang makhluk sujud di hadapan makhluk yang lain, maka Islam cukup memerintahkan seorang istri hormat dan menghargai para suami mereka. Jadi sekali lagi kalau suami selingkuh jangan langsung menyalahkan suami tapi koreksi diri masing-masing. Iya baik itu dia, kalau saya mama untuk tema kita pagi hari ini tentang suamiku gila perempuan dan saya ingatkan anda yang di rumah, silakan anda bisa curhat di 56976809 untuk yang di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek di 02156976809 bisa juga melalui Skype silakan lihat saja di kami di mamahaa.beraksi Tapi sekarang kita harus break sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A bersama. Silahkan dahak, hentikan batu.